Pernah gak gara-gara mikirin satu sosok wanita yang kita banget Terus jadi gak khusus sholat Kalau saya sih pernah, malah sering Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek Jadi gak nyaman sholatnya nih Gara-gara habis ngelihat foto cewek Jadi gak nyaman sholatnya Saya mah sering banget kayak gitu Dan cewek itu adalah istri saya sendiri Kan enak ya, gak perlu malu-malu Makanya nikah Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin sholatnya gak khusyuk malah agak-agak terkesan telmi gitu pas orang ngomong kita ya ya ya tapi kita gak konsen lagi mikirin yang lain kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit buat kita gak khusyuk di dalam sholat bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal malah buat kita gak khusyuk dalam sholat saya gak percaya kalau ada orang yang bilang sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat Bisa tahajud Ini namanya talbis Talbis itu kalau dalam bahasa kita Tipu daya iblis Dia bikin cinta yang terkesan syariat Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan Nasihat untuk tahajud Cinta yang dibumbui dengan Nasihat untuk baca Quran Cinta yang dibumbui dengan Nasihat ikut talim ta bareng yuk gitu nunggu di mana di persimpangan itu saya nggak bawa kendaraan ya udah bareng aja masih mending kalau naik motor kelihatan orang kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya nah ini awalnya sih pengen ikut taklim pengen bangunin tahajud tilawah Al quran udah sampai jus mana udah sampai jus 20 kamu di mana dekat-dekatan kamulah nggak akan jauh gitu ya. hebat ya kamu dua berapa dua satu kok bisa Soalnya saya enggak baca jus 1 sampai 20, bacanya jus 21 doang. Di mana kamu saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya enggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah, kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu Bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu Biasanya suka naik turunnya Fluktuatifnya itu akan sangat signifikan Contoh kalau nyenengin Kita ekspresif Kita bahagia Tapi kalau lagi nyebelin ah Itu bisa juga buat kita gak punya daya tahan Kalau tertarik karena hati Pengennya selalu Ngebahagiain, memberikan Melakukan sesuatu yang baik itu kalau tertarik karena hati Kalau tertarik karena hawa nafsu Selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya Kalau tertarik karena hati Selalu mikirin apa yang saya Harus berikan kepada dia, kepada dia. Apa mahar kita untuk istri kita Atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia Mahar kita itu adalah jaga diri Apa kata Nabi Jaga diri kalian Maka istri kalian akan menjaga Dirinya untuk kalian jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat ma, malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-thayyibin orang lit-thayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jazah min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian, ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, nggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga menundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu perbaiki di diri itu mahar kita Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu Kenapa? Karena orang yang sudah menikah Akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri Saya pernah ngerasa kayak gitu Saya misalnya habis taklim gitu ya Ibu-ibu datang ke saya Ustaz foto dong Gitu kan Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya Oh iya-iya kan gak enak tuh ditolak Udah Ustadz foto dong gitu, udah gitu fotonya nempel Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil Terus karena udah agak jarang ditampil lagi, udah jepret gitu Ternyata Allah langsung membalas Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita Sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama Dan itu terjadi Saya ngerasain banget Dan bukan karena kesalahan istri saya juga Memang ada yang sengaja datang Kadang-kadang ada SMS nyasar di telepon berkali-kali atau apalah Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS Curhat atau konsultasi tengah malam Jam 12 malam Ustadz boleh tanya Jam 12 malam Ini Ustadz saya ada masalah segala macam Saya baca panjang di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Enggak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama al-jazza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita enggak nyebutnya karma tapi al-jazza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Kalau kita ada masalah pengen cepet diberikan jodoh, masjid tempatnya. Bukan cari jodoh di masjid ya, bukan ngecengin "Oh, ada taklim nih, biar ke belakang deh, pura-pura pegal gitu." Ah, oh, wes. Oh <laughs> Pegalnya ke belakang gitu. Kalau gitu enggak akan dapat, soalnya ngelihatnya sekilas dia harus lama nge gitu ya. Nah, gimana caranya datang ke masjid dapat jodoh? Ya kayak cerita sahabat Nabi. Ada kisah Julaibib namanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini Sahabat nabi yang budak, miskin, dan fisiknya biasa banget Kan kita gak boleh bilang sahabat nabi jelek ya Tapi biasa banget, biasa banget Gak ada yang menarik dari jula itu. Gak punya harta, nasabnya biasa, fisiknya juga biasa Setiap kali dia datang ngelamar cewek, itu ditolak sebelum ngelamar Udah gak usah, oh udah tahu ya, balik lagi Belum ngelamar juga udah, ditolak Kayak mau ngefollow instagram, udah di blok duluan Gak bisa masuk gitu Saking gak ada yang mau sama Julaibib Gak ada cewek yang mau jadi istri Julaibib Gak ada bapak yang mau jadi mertuanya Julaibib Bahkan budak aja nolak Apalagi orang merdeka coba Akhirnya karena berkali-kali ditolak Julaibib sedih Balik ke masjid Duduk aja di masjid ngelamunin, kok oh, nasib saya gini amat ya Orang semuanya punya pasangan Kalau lagi malam mingguan jalan berdua Saya mah sendiri aja misalnya Ini jadi nelangsa gitu Baper sendiri Tiba-tiba Nabi datang Datang di sebelah Julaib terus bilang Julaib ada apa Kata Julaib ya Rasulullah Nah ada tuh cowok yang mau saya jadiin istri Tapi gak apa-apa deh Kira-kira Rasulullah Kalau saya gak dapat di dunia di akhirat dapat gak ya Udah mulai putus asa nih Kalau gak dapat di dunia dapat gak di akhirat Jadi kalau ada teman ngomong kayak gitu tuh Ciri-ciri udah putus asa Udah sering ditolak kali ya Ya udah deh saya mah nikahnya di surga aja Itu mah bahasa-bahasa putus asa Julaib udah mulai putus asa Kira-kira kalau gak dapat di dunia Di akhirat dapat gak ya Rasul Kata Rasulullah Tenang aja Julebib Kamu akan Allah berikan istri di dunia dan di akhirat Yang cantik, yang solehah, yang kaya Yang baik di dunia dan di akhirat Julebib kaget Ah Rasulullah bercanda Tapi dia serius Rasulullah bercanda pengen penegasan aja Rasulullah bercanda ah Beneran kata Rasulullah Kayfadalik ya Rasulullah Gimana ceritanya ya Rasulullah Kata Rasulullah Coba kamu pergi ke kepala suku Fulan bin Fulan Bilang ke dia Rasulullah melamar putri kalian untuk nikah sama saya Sama Julebi Beneran nih Rasulullah Beneran pakai nama saya deh Pakai nama sakti nih Rasulullah Datang Julebi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Julaibib pembantu Rasulullah. Mangga, mangga, masuk, masuk, masuk. Apa yang bisa kami bantu untuk Rasulullah? Enggak ada, ada titipan salam dari Rasulullah. Oh iya, alai ka wa alaihi salam. Ada apa Julaibib? Kata Julaibib ini malu-malu mau ngomong gimana ya? Saya susah mau ngomongnya, ai. Malu-malu gitu kan. Udah enggak usah malu-malu. Udah kayak orang lain aja ngomong aja Julaibib. Pada apa tuh? Julaibib bilang, "Pak, ini ada Titipan dari Rasulullah Titipan apa Rasulullah ingin melamar anak bapak oh gitu untuk saya kalimat ha? <gulungan gulungan gulungan gulungan> untuk sayanya nih yang bahaya nih kalau untuk Rasulullah mas siapa sih yang nggak mau jadi mertua Rasul kan Rasulullah pengen melamar putri bapak untuk saya untuk sayanya tuh ada pasti dulu ada jeda bikin orang deg-degan udah semangat eh jatuh lagi ha untuk kamu mau nolak langsung nggak enak ini mah utusan Rasulullah kan pesanan Rasulullah mau diterima lebih gak enak lagi. Coba gimana? Akhirnya mikir, "Oh, oh gitu ya. Beneran ini, Teh? Dari Rasulullah?" "Ya, kamu enggak lagi mimpi gitu." "Beneran ini dari Rasulullah? Oh, gitu ya. Ya udah, duluan aja gini aja. Kamu tunggu ya. Saya pengen musyawarah dulu sama istri saya. Saya mau minta pendapat istri. Oh, boleh, Pak. Nungguin ya di ruang tamu. Dek, belakang nih si Bapak. Mama, sini, Mah. Musibah, musibah. Ada apa, Pak? Wah, ternyata ada Julaib di depan Emang kenapa dengan Julaib Ya, dia datang bawa, bawa nabi lagi tuh Bawa nabi gimana? Rasulullah suruh kita menikahkan putri kita dengan juleib. Heh, lah, wala wala kuatilah bilah langsung tuh. Untuk nggak bilang inalillah wa inalaihijoun ya? Masih bilang lah, wala wala kuatilah bilah. Gimana tu pak? Ya gimana ya? Cara nolaknya yang baik baik biar rasulullah nggak tersinggung. Rame di belakang. Akhirnya putrinya keluar mendengar suara ibu bapaknya rame. Pak, ma, ada apa? kok rame rame? Sini dulu nak. Ada apa? Ini uh, ada Julai di depan, Julai yang mana? Itu pembantu Rasulullah. Oh ya. Cuma kenapa? Dia datang bawa pesan Rasulullah. Pesannya apa? Rasulullah memesankan supaya engkau dinikahkan dengan Julai Dia kemudian mengatakan, "Oh gitu? Terus kenapa? Ya, ini Bapak sama Ibu lagi musyawarah. Musyawarah apa, Pak? Lagi mikir gimana caranya. Maazallah kata perempuan ini. Maazallah itu kalau bahasa kita auzubillah. Auzubillah apa? "Wahai ayah, wahai ibu," Apakah ayah dan ibu masih bermusyawarah Tentang perintah Allah dan Rasul Hah maksud kamu Kenapa kita masih menunda-nunda untuk memberi jawaban Ya padahal ini perintah Allah dan Rasul Masih mikir bukankah kalau Allah dan Rasul Sudah memerintahkan kita bilang wa Julaib Walaupun Ini Julaib Julaib bukan Rasulullah Kamu salah dengar kali Julaib ini teh. Samina wa taatna walaupun julai bibu ayah wahai ibu enggak boleh kita membantah perintah Allah dan Rasul. Jadi kamu terima, terima. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dalam urusan ini. Coba kurang salehah apa coba? Mudak aja enggak mau nikah sama dia. Sekarang cewek cantik berpendidikan orang kaya kepala suku menerima dengan samina wa taatna. Wah, kalau sudah diskat dengan kalimat itu, udah susah ayah dan ibunya membantah. Ya udah deh, datang julai bibu nunggu gitu. Lihat wajah-wajahnya, nih kayaknya wajah-wajah nolak nih kayaknya nih Datang ayahnya, Julebib, ya pak, jangan manggil pak dulu, kita belum sah gitu deh Oh iya, Julebib, kita udah musyawarah di belakang, udah ada keputusannya, oh iya gimana keputusannya um, Ya deh gitu, wah Allah Akbar, Allah Akbar Jadi akhirnya menikahlah Julebib dengan perempuan tersebut, dengan mahar yang sangat dimudahkan dan semua ini berkat doanya di dalam masjid. Ada masalah ke masjid? Apalagi kalau kita ngerasa modalnya kurang nih. Jangankan cewek cantik kayaknya yang biasa-biasa banget. Yang kalau kita lihat di Instagram cantik banget pesnet aslinya berubah. Gara-gara hasil editan Photoshop. Ternyata yang beneran cantik juga insya Allah bisa diberikan oleh Allah untuk dunia dan akhirat. Udah cantik, soleha kula, bidadari banget deh. Beda dari dunia dan akhirat Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love Dan true love Tempatnya di masjid Apalagi cewek yang memang dia gak bisa Seperti laki-laki yang mencari ya Kalau perempuan kan menunggu Nah nunggunya di masjid aja Setiap ada waktu sholat nunggu di masjid <laughs> Maksudnya banyak-banyak meminta -banyak kepada Allah Maksudnya banyak-banyak meminta -banyak kepada Allah